Dan kali biarkan tandarkan bersama Pancura dipanggil ada Via Vale. Rambutnya kok api api ini? Rambutnya api api ya? Ini ya? Sama lagi ini kita nyanyi bareng Buat ibu-ibu Tura! Sama. Pandula Live, Live music. music. BD Happy Production.